Assalamualaikum tepatnya di edisi hari kemis tanggal 23 Agustus 2018 Keluarga besar IPH Community Atau IPH Ikatan Pemuda Harjo Winangun Demi persaudaraan ciptakan persatuan Dalam rangka memperingati hari keperdekaan Republik Indonesia Yang ke 73 tahun Sengaja menghadirkan The Best Dandun Koplo Jawa Timur tentu yang sudah anda tunggu-tunggu yang sudah anda nanti-nanti kasih dulu tepuk tangannya mana untuk YUPALAPA atas nama manajemen YUPALAPA juga ribuan terima kasih kepada teman-teman IPH community yang sudah percaya banget Jujur siang hari ini dari teman-teman Jumalapa dikejar oleh waktu Karena artis-artis Jumalapa banyak sekali Langsung saja tidak usah banyak cakap Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Song System Dari Beratang Kota Buaya Surabaya Abad Suud Matur Simandun Acara ini diabadikan oleh Mike Pro Shooting Terima kasih Oh artisnya Jumalapa Cedilu tepuk tangannya mana untuk Juh, pala pa.